Kita panggil artisnya Semarang punya Yang punya lawan banyak ini Yang bakal noplosin anda sesuatu bro Kasih wow. tepuk tangan kembali dong Buat Reza Lawang, lawang Sebu. Sebu Bersama Jembo, Jembo. So, music. Sebuah tangan diangkat lagi ya Asik, asik Yang sebelah kiri panggung, kanan panggung sama malam Bersama Riu Audio Sound System Yang unggulannya Jawa Tengah Indonesia sasi karang taruna